Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Edisi hari ini 20 Oktober 2021, bersama saya Ardian Syah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram FM. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Tenggara bersama laporan Asna Sudarlun Polda Aceh sejak sepekan yang lalu telah menarik atau mengambil alih penanganan kasus pembakaran rumah wartawan harian Serami Indonesia di desa Lawi Loning aman Kecamatan Lawi Segala-gala Aceh Tenggara yang terjadi pada 30 Juli 2019 lalu. Musibah pembakaran rumah wartawan tersebut membuat korban kehilangan rumah dan mobil yang hangus di si jago merah. Taksiran kerugian korban yang merupakan seorang jurnalis tersebut diduga mencapai Rp 500 juta rupiah. Kapolres Aceh Tenggara KBP Bramanti Agus Suyono SHSI KMH kepada SerambiNews.com selasa 19 Oktober 2021 mengatakan kasus pembakaran rumah wartawan harian Serambi Indonesia di Agara telah ditarik penanganannya oleh Polda Aceh sekitar 10 hari yang lalu. Hal tersebut berdasarkan perintah langsung Kapolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Haidar Untuk segera ditangani tim Polda Aceh Darulun kita lanjut lagi berita pagi ini setelah dari Aceh Tenggara Kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Misran Asri Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Bekerjasama dengan kepolisian dan TNI menemukan ladang ganja Di kawasan pegunungan Kampung Lam Tebadro, Kecamatan Selimum Aceh Besar Selasa 19 Oktober 2021 Penemuan ladang ganja di kawasan pegunungan yang curam dan terjal tersebut langsung dimusnahkan petugas di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Proses pemusnahan ladang ganja yang melibatkan sebanyak 65 petugas gabungan dari BNNP Aceh Polda Aceh, Kodim 0101 Aceh Besar dan personel Polres Aceh Besar tersebut dipimpin pelaksana tugas Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Aceh, AKBP Mirwazi SHMH, serta Kepala Bagian Umum BNNP Aceh, AKBP Werda Susitio SI AKBP Mirwazi mengatakan untuk bisa menuju dan mencapai ladang ganja di kawasan Pegunungan Gampung Lam Tebadro petugas harus melewati jalan yang curam dan terjal serta menaklukkan lereng perbukitan Menurutnya ladang ganja yang ditemukan seluas 3,5 hektar dengan panjang rata-rata 2,5 meter dengan jumlah sekitar 18.000 batang diperkirakan berusia 3 hingga 4 bulan dan siap panen. PLT Kepala Bidang Pemberantasan BNNPAC ini pun menyebutkan pengungkapan ladang ganja berdasarkan laporan masyarakat. Mirwazi melanjutkan kebiasaan modus pada saat ditanam kemudian sampel tanamannya dibawa ke rumah sehingga pada saat diketahui sudah berusia 3 bulan langsung kembali ke kebun untuk dipanen sehingga tidak ada pelaku yang berada di kebun. Lebih lanjut jelas Mirwazi, wilayah Lamteba merupakan daerah yang subur dan sering ditemukan ladang ganja. Menurutnya ladang ganja ini milik masyarakat yang kemudian hasil panennya diedarkan keluar Aceh. Ia pun menambahkan beberapa kali dilakukan operasi, lokasi ladang ganja tetap berada di Lam Teba, baik operasi dilakukan Mabes Polri, Polda maupun BNN Ia berharap masyarakat tidak lagi menanam ganja dan beralih ke tanaman lainnya yang memiliki ekonomi dan tidak melanggar hukum Darlun setelah dari Aceh Besar, kali ini ada laporan dari Banda Aceh bersama laporan suburdani Pelaksanaan vaksinasi di seluruh Aceh pada Selasa 19 Oktober 2021 kemarin mencapai angka 17.000 lebih masyarakat yang melakukan vaksin. Kabir Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Winardi mengatakan vaksanaan vaksinasi di Aceh secara detail dapat dirincikan 17.816 orang divaksin di 334 lokasi yang berbeda di seluruh Aceh. Secara detail capaian angka masyarakat yang melakukan vaksin 17.816 dan lokasinya 334 titik dengan petugas vaksinator yang dilibatkan 1.714 orang. Kabir Humas Polda Aceh Kombes Polisi Winar di SHSI KMSI mengatakan berdasarkan hasil capaian vaksin kemarin Menandakan masyarakat semakin atusias untuk melakukan vaksinasi Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan herd immunity sekaligus mempercepat penanggulangan COVID-19 di Provinsi Aceh Darulun kita lanjut lagi berita pagi ini setelah dari Banda Aceh kita ke Gaya Luwes bersama laporan Rasidhan Seorang Residipis terpaksa dilumpuhkan polisi karena mencoba melawan saat diserga petugas di Jalan Kutulintang, Blank Kejeren. Residipis ini merupakan tersangka pencurian tiga unit sepeda motor yang dilakukan di Gayu Lewis. Kasus pencurian ini terjadi pada akhir bulan September yang terjadi di tiga lokasi berbeda. Tersangka yang dilumpuhkan berinisial Hajim 45 tahun warga Riki Dekat Kuta Panjang, Galus. Ia merupakan seorang residivis narkoba yang baru saja keluar dari Lapas Kutacani, Aceh Tenggara. Selain tersangka haji, polisi juga mengamankan seorang rekan tersangka berinisial SH 56 tahun warga Buntul Gading, Kecamatan Belangkejeren, yang berperan mengantarkan tersangka ke tempat kejadian perkara. Tersangka haji ditangkap pada 6 Oktober 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Jalan Kutilintang. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Galus AKBP Charlie Saputra Bustamam didampingi kasat Krim AKP Ziaul Akhram dalam konferensi pers di Mapolres Galus selasa 19 Oktober 2021. Kapolres melanjutkan setelah tersangka haji ditangkap lalu kasus pencurian dikembangkan dan petugas mengamankan seorang tersangka lainnya yakni SH 56 tahun yang berperan mengantarkan tersangka utama ke tempat atau lokasi pencurian. Kini kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Galus bersama barang bukti 3 unit sepeda motor hasil curian yang disita dari agen penampung di Kutacane. Tersangka tindak pidana pencurian dikenai pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah untuk informasi nasional ada kabar dari Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mendorong kerjasama dengan Uni Eropa dalam memperkuat ambisi penanganan dampak perubahan iklim di Indonesia. Kerjasama global penting dilakukan untuk memastikan aspek ketersediaan dan keterjangkauan dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan. Hal ini disampaikan Erlangga dalam pertemuan dengan Eksekutif Vice President of European Commission HI Mr. Frans Timmermans di Jakarta dalam rangka membahas prioritas dan posisi kebijakan Indonesia di COP26 Glasgow. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya yang mampu memberikan banyak kontribusi pada penanganan dampak perubahan iklim global. Peningkatan kemitraan dan kerjasama global penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan, terutama bagi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, pada pertemuan ini juga membahas peluang kerjasama Uni Eropa-Indonesia di bawah Green Deal, EU Green Deal menetapkan target pengurangan emisi 55% pada 2030 dan net zero pada 2050, pemerintah Indonesia dan net zero pada 2050. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung rencana Uni Eropa di bawah Green Deal. Darlun kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Afghanistan merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Pemerintah Taliban akhirnya setuju untuk mendukung kampanye vaksinasi polio dari rumah ke rumah sehingga petugas kesehatan di Afghanistan bisa memulainya bulan depan. WHO dan UNICEF menyambut baik keputusan pemimpin Taliban yang mendukung dimulainya kembali vaksinasi polio dari rumah ke rumah di Afghanistan. WHO dan UNICEF dalam sebuah pernyataan pada Senin 18 Oktober melansir Al Jazeera pada Selasa 19 Oktober, Afghanistan dan negara tetangga Pakistan adalah negara terakhir di dunia dengan polio endemik. Di Afghanistan dan beberapa wilayah di Pakistan, vaksinasi polio terhambat karena faktor ketidakamanan, medan yang tidak dapat diakses. Pemindahan massal dan kecurigaan adanya campur tangan pihak luar Badan-badan PBB mencatat bahwa hanya satu kasus virus polio liar Yang dilaporkan di Afganistan sejak awal 2021 Memberikan kesempatan luar biasa untuk memberantas polio Vaksinasi polio pertama dalam lebih dari 3 tahun Kampanye vaksinasi polio di Afganistan akan dimulai pada 8 November Dan akan menjadi yang pertama dalam lebih dari 3 tahun Program vaksinasi polio tersebut akan ditujukan untuk semua anak-anak di Afghanistan termasuk lebih dari 3 juta di daerah terpencil yang sebelumnya tidak dapat diakses. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota demikian informasi pagi edisi Rabu 20 Oktober 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.seram.bfm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at seram.bfm Darulun, wassalamu